Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma ta'lima lifada wal istifada wan naf'a wal infa' bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Masih mentakdirkan Kepada kita sekalian Menghadiri Majlis yang penuh berkah ini InsyaAllah Dan dalam kesempatan Bagi hari ini Al-Fagir Diberantahkan oleh Al-Habib Al-Ustaz Taufiq untuk menyampaikan pembahasan mengenai tentang puasa Yang mana kita sebentar lagi akan kedatangan tamu yang begitu agung Tamu yang dibanggakan oleh umat Nabi Muhammad SAW Yaitu kedatangan bulan Ramadan Barang siapa Yang bangga, gembira Senang dengan kedatangan bulan Ramadan Allah akan membanggakan dirinya Allah akan membuatnya membuat dirinya menjadi senang nanti di hari kiamat Kita akan membahas di pagi hari ini Daripada lembaran yang telah dibagikan Tentang puasa Yang mana Mungkin pembahasannya akan dibagi dua season Dua bagian Kita akan membahas Sampai pada waktunya nanti Sisanya akan dibahas Insyaallah Pertemuan berikutnya Oleh Al-Habib Taufid Puasa Kita mengetahui bahwa puasa adalah suatu kewajiban Bagi setiap orang Islam Pengertian puasa dalam segi bahasa yaitu menahan dikatakan puasa shaama yasumu aisa ka dia dikatakan menahan menahan kalau dalam segi syariat itu puasa dikatakan menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari yang dikatakan puasa yaitu dia tidak makan, tidak minum, tidak melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa mulai terbitnya fajar, bukan mulai subuh. Kalau subuh itu cuma tanda. Ini katakan menahan daripada perkara yang membatalkan puasa mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Setelah tenggelamnya matahari atau dengan tanda dengan adanya adan maghrib Maka kita me menahan diri daripada perkaraan batalkan puasa ini Dikatakan puasa daripada segi syariat Jadi, Terus ya apa kita tidak mengetahui Gimana terbitnya fajar Yaitu adan itu tanda daripada terbitnya fajar Cuman Orang yang adan tidak akan adan kecuali setelah masuknya waktu setelah terbitnya fajar karena itu ada waktu imsak. Waktu imsak itu apa? Waktu imsak yaitu waktu menahan diri daripada perkara yang batalkan puasa dengan cara ekhtiat hati-hati karena kita kita tidak tahu sudah terbit atau fajar sudah terbit fajar atau belum. Karena itu kita harus imsak. Hati-hati sebelum fajar 5 menit berhenti. Sebelum fajar 10 menit berhenti daripada makan dan minum atau hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa dari segi dalilnya diambil dari Al-Qur'an dan hadis. Di situ ada dalil daripada Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus Kama kutiba al-ladhina min kablikum La'allakum tatta kun Wahai orang-orang yang beriman Kutiba ayy furidwa Diwajibkan alaikum bagi atas Kamu sekalian Asyam puasa Kama kutiba sebagaimana Diwajibkan Al-ladhina min kablikum Bagi orang-orang yang Sebelum kamu La'allakum tatta kun Supaya kamu menjadi orang-orang Yang bertakwa jadi kewajiban puasa ini sebagaimana diwajibkan oleh umat-umat sebelum kita ada kewajiban juga kita juga diwajibkan sebagaimana mereka diwajibkan. Cuman di situ ulama beda pendapat. Apakah kewajibannya sama kewajiban seperti kita dari cara caranya dari bulannya dari berapa bulan ramadan? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sama, cuman keifiannya caranya tok yang lain, caranya yang beda Ada yang mengatakan caranya sama, cuman bulannya saja yang beda Akan tapi kita diwajibkan sebagaimana mereka diwajibkan Puasa diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Itu kewajiban dimulainya kewajiban puasa kita ingin mengetahui kenapa sih Allah kamu mewajibkan puasa di bulan Ramadan Pasti ada hikmahnya Di situ diantara hikmah yang ada pada bulan Ramadan yaitu puasa Menahan hawa nafsu Hikmah daripada puasa menahan hawa nafsu Taukah hawa nafsu? Musuh kita yang paling harus kita musuhi itu hawa nafsu Karena musuh yang paling besar itu Awal nafsu adalah musuh yang paling besar Dikatakan A'da adu wika jambek. Paling besarnya musuh kamu Daripada segala musuh Yaitu nafsu kamu Yang mana nafsu kamu itu bukan di hadapan kamu Musuh ini bukan di hadapan kita yang mana kalau di hadapan kita mungkin kita bisa melawannya dengan kekuatan Atau kalau kita tidak kuat melawannya mungkin kita bisa lari Cuman musuh kita ini Yang mana musuh tadi itu berada di dalam jiwa kita, diri kita Yang mana kita ingin melawannya di ya dalam diri kita, sulit Kalau kita ingin lari daripada itu musuh, ya sulit Ketika kita lari, ikut lari itu nafsu. Karena itu paling besarnya musuh dari para musuh-musuh kita yaitu nafsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika jihad, ketika dia berperang, perang yang sangat dahsyat Perang yang sangat hebat, yaitu Perang Badar. Perang Badar ini perang yang sangat hebat, kenapa? Karena di situ muslimin sangat sedikit sekali. Dikatakan di situ muslimin jumlahnya kurang lebih 313 orang. Sedangkan orang kafir jumlahnya Sembilan ratus lima puluh atau lebih Jadi jumlahnya tiga kali lipat Daripada orang-orang Islam Pertama mereka kalah banyak Kedua itu peperangan terjadi Di musim yang sangat panas Kalau kita sekarang merasakan Panas sumuk yang sangat itu dibandingkan di Arab sana itu permulaan musim panas di sangat panasnya sini itu itu permulaan musim panas di sana gimana kalau musim panas yang sangat di sana ketika perang bedar terjadi fithir dathil har di musim panas yang sangat ketiga di situ muslimin dalam keadaan berpuasa Wes musim panas, poso. Mari ngono jumlahi titik. Yopo hebatnya peperangan saat itu. Ketika mereka melawan orang-orang kufar yang mana orang-orang muslimin saat itu dibantu oleh Allah dengan malaikat-malaikatnya dalam kisah Badar, perang Badar. Di situ muslimin memenangkan peperangan. Cuman kita tahu jumlah mereka itu lebih banyak daripada kaum muslimin 313. Kurang daripada peperangan di situ ada yang terluka, ada yang berdarah-darah, ada yang patah, ada yang walhasil ada yang digotong. Mereka dengan sangat hebat dalam peperangan itu sehingga mereka pulang dengan capeknya ketika di dalam perjalanan Nabi mengatakan Roja'na min jihadil asgar Ila jihadil akbar Kita ini pulang Tengah berjalan Nabi ngomong Kita ini pulang dari jihad yang kecil Wah jihad yang kecil kata Nabi Ila jihadil akbar menuju jihad yang paling besar Mendengar sah sahabat mendengar daripada perkataan Nabi ini lemas kabeh Sing digotong tiba Sing loro tambah loro ya Kita ini pulang dari jihad yang kecil Menuju jihad yang paling besar Lemes kabah ya Akhirnya disitu ada salah satu sahabat Yang berani menanyakan kepada Nabi Wama jihadul akbar ya Nabi eh, Apa itu jihad yang paling besar ya Nabi Kalau kita menghadapi musuh yang sangat hebat saat ini Dikatakan itu adalah peperangan yang sangat kecil. Apa yang jihad yang paling besar? Wahai Nabi, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan wahwajihadun nafas, yaitu jihad hawa nafsu yang mana dia itu tidak akan lelah menghadapi kita, dia itu tidak akan merasa lelah memerangi kita, menggoda kita setiap harinya. Akan siap menggoda kita Siap memerangi kita Kita bangun tidur langsung dihadapi oleh Awan nafsu Sampai tidur lagi Bangun tidur lagi dihadapi oleh nafsu Sampai tidur lagi Kalau musuh yang ada orang-orang kafir Mungkin setan Atau yang lainnya mungkin kita bisa hadapi Setelah itu Kita bisa istirahat kalau hawa nafsu mulai bangun tidur sampai tidur, bangun tidur, bangun tidur lagi sampai tidur lagi, sampai mati baru selesai. Itu permusuhan kita terhadap hawa nafsu. Hati-hati. Makane perlu kita untuk sesuatu menahan hawa nafsu ini. Di antara cara untuk menahan daripada hawa nafsu ya ini dengan memperbanyak puasa. Dengan memperbanyak puasa. Kita ini kalau sering sekali me mukhalafah menyalai hawa nafsu. Hawa nafsu itu selalu mengajak sesuatu yang jelek. Hawa nafsu ketika azan subuh mengajak kita untuk tidur. Enakan turu. Sik entenono, sik tas azan mari ngene ae turu. Tangine maning ora 10 menit sik durung sik suwe. Isrokhnya masih lama Itu rumahnya hanya lima menit Mereka ada tanggung, adusak atau huduak, oh, salato. Itu rumahnya kebablas Itu awan nafsu Awan nafsu itu kadang-kadang menasehati kita Pinter nasihat awan nafsu itu Kadang-kadang menasehati orang-orang anak-anak yang masih muda Atau apa kan Sik cilik kan, sik nom, sik remaja Masa muda itu Eman kalau tidak dimanfaatkan Nanti aja itu ibadah Nanti aja itu masuk ke masjid Nanti aja hadir majelis taklim Kita ini masih muda Jangan dibuat Capek untuk ibadah dulu Ayo faya-faya dulu Kadang-kadang nasihat Hawa nafsu itu Cuman kalau kita pinter-pinter Menyalai berbeda dengan Hawa nafsu kita akan mendapatkan Faedahnya Hawa nafsu itu akan tertekan, tertindas, sehingga kita bisa mengendalikan itu hawa nafsu. Orang kafir, ada cerita, ada seorang kafir mukashif. Tahu mukashif gak? Mukashif itu dia bisa melihat seseorang walaupun tertutup. Itu namanya mukashif. Dia dikasih sama Allah bisa melihat sesuatu yang tidak kelihatan itu namanya mukasif diceritakan ada seorang seorang mukasif cuman kafir wah bahaya mukasif kafir ya allah ini bahaya sekali akhirnya di saat itu ada seorang ulama yang khawatir dengan adanya orang yang mukasif kafir ini khawatir Jangan-jangan ini membuat fitnah. Akhirnya orang yang beriman bisa keluar dari baca agamanya, memeluk agamanya orang yang mukasyif ini. Akhirnya ini orang si orang mukmin tadi itu ulamanya bawa pisau. Maksudnya kalau memang diajak masuk Islam tidak mau ya dibunuh aja. Dari dalam buat fitnah orang kafir dia, akhirnya didatangi, diketok pintunya. Siapa di luar? Fulan. Ketika mau dibuka pintu, si orang mukasif tadi dari dalam pintunya mengatakan, Oh iya, mau masuk silakan, cuman pisunya dibuang dulu. Loh. dia masih tak percaya awalnya kalau ini orang kafir mukasif. Saat ini mulai curiga dia Wah betul-betul mukhaasif mungkin orang ini Pisaunya dibuang dulu padahal pisaunya ditaruh Dilihat ada lubang tidak di pintu itu Tidak ada lubang Dibuang pisaunya Sudah-sudah nak buang Dibuka pintunya Masuk itu orang muslim Orang mukmin tadi ulama tadi masuk Dinasehati ini orang dikasih dalil daripada Al-Qur'an, dikasih dalil daripada hadis, omongannya halus, diajak untuk masuk Islam. Wis capek-capek menasihati, membawakan Al-Qur'an dan hadis, jawabane ndak. Pak ini orang yang mukmin tadi, ulama tadi marah, akhirnya kamu mau masuk Islam atau ndak? Dengan keras dia mengatakan, langsung syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bingung ini orang iman. Ulama tadi bingung Dikei omongan sing enak, sing alus ada dalil-dalile. Ndak mau masuk Islam ketika dia diajak dengan kekerasan, dipaksa baru masuk Islam. Bingung ini. Akhirnya setelah masuk Islam tanya ini orang ulama tadi, Lu sik sik sik. Kamu ini kok bisa?" Tak keibah, sasing alus, tak gelem, tak keikasaran, gelem. Akhirnya dia mengatakan, kamu tahu enggak, kenapa aku sekarang saat ini ni, walaupun aku kafir, menjadi orang yang mukashif. Karena mulai kecil, aku mendidik diriku sendiri untuk selalu mukhalafah dengan hawa nafsuku. ku, selalu menyalai daripada hewan nafsu hawa nafsuku. Hawa nafsuku ingin keluar, aku tidak keluar. Hawa nafsuku ingin makan, aku tidak makan. Tahukah saat kamu menasehati aku dengan bahasa yang sangat halus, dengan dalil-dalil yang kamu keluarkan, saya ingin dengan bahasa kamu yang indah hawa nafsuku timbul. Wah, bahasanya sangat bagus sekali. Cuman aku selalu menyalai daripada hawa nafsuku akhirnya aku tidak mau masuk Islam. Ketika kamu keras, ketika kamu marah kepada aku, timbul hawa nafsumu marah. Aku tidak mau masuk Islam. Disitulah aku menyalai hawa nafsumu juga. Aku mau masuk Islam. Ini orang kafir yang bisa sampai derajat seperti itu dengan menyalai hawa nafsu. Apalagi orang mukmin, karena itu penting untuk menyalai berbeda dengan apa yang ada dalam hawa nafsu kita. Di situ diantara hikmah puasa yang pertama yaitu menahan hawa nafsu. Yang kedua mengurangi syahwat. Mengurangi syahwat bukan mematikan syahwat. Kalau mematikan syahwat, nggak nafsu kawin, kan? Ya. Dikatakan mengurangi syahwat. Syahwat itu perlu dikurangi. Kalau di tidak dikurangi syahwat itu akan menunggangi kita kita dikendalikan dengan syahwat. Akhirnya kalau kita dikendalikan dengan syahwat, kita jadi orang hina. Syahwat itu mesti jelek. Lihat itu perempuan-perempuan yang membuka auratnya, karena dia dikendalikan dengan syahwat. Karena syahwatnya yang membuat dia seperti itu. Cuma kalau akal yang mengendalikan syahwat kita, membuka aurat, wah jangan, daripada dilihat tukang becak, daripada dilihat orang yang bukan mahrumnya, lebih baik saya tutup. Karena itu, untuk mengurangi syahwat dengan berpuasa. Di antara hikmah dari berpuasa yaitu memberikan pelajaran bagi si kaya untuk merasakan lapar sehingga menumbuhkan rasa kasih sayang kepada fakir miskin. Jadi kalau kita ini ya berpuasa, hikmahnya di antaranya apa? Orang-orang yang mampu itu akan merasakan lapar juga. Ketika dia merasakan lapar, akhirnya dia mikir Tetangga saya ini setiap hari kelaparan Berarti lapar itu sangat pedih Akhirnya timbul rasa kasih sayang Sehingga mudah untuk Sodako Mudah untuk mengeluarkan daripada Sebagian rezekinya Itu diantara hikmah-hikmahnya di hikmah situ sebetulnya banyak hikmah-hikmah yang ada Kita kembali kepada syarat sah puasa Dikatakan syarat sah Yaitu orang sah puasanya Jika memenuhi 4 syarat ini Yang pertama kalau sah dikatakan sah puasanya jika dia Islam Orang kafir tidak sah puasanya Walaupun puasanya lebih hebat daripada orang Islam Tetap tidak sah puasanya Kenapa? Karena dia orang kafir Syaratnya harus Islam Yang kedua berakal Orang gila puasa Hobinya sebelum gila dia puasa Ketika gila masih senang puasa Apa sah puasanya? Tidak sah puasanya Orang gila tidak sah puasanya Ketiga bersih daripada head dan nifas Bagi perempuan Kalau orang perempuan head dan nifas Puasa Eman daripada tak boso Lebih baik saya puasa kuat kok. Apa sah puasanya Tidak sah puasanya Cuman kalau seandainya ada orang Perempuan yang head Suci daripada headnya sebelum fajar Apa sah puasanya Walaupun dia belum mandi Setengah empat Sebelum subuh setengah empat Suci dari barahat atau nifas Ketika suci dari barahat dan nifas Dia belum mandi Apa boleh saat itu untuk niat Untuk berpuasa Atau di malam harinya dia sudah niat Apa sah untuk berpuasa keesokan harinya Sah dan malah wajib Bagi perempuan untuk berpuasa saat itu Bukan berarti Kalau dia belum mandi Tidak sah puasanya atau tidak wajib Wajib dan sah bagi dia untuk berpuasa Lu mandinya Mandinya boleh setelah fajar, cuman lebih afdol untuk mandi sebelum fajar. Boleh diakhirkan mandinya setelah fajar. Amnya ini banyak perempuan yang keliru, dipikir turun atas tak wajib poso atau tak sah puasanya, sah puasanya dan dia wajib untuk puasa keesokan harinya. Yang keempat, mengetahui waktu diperbolehkannya untuk berpuasa. Dia harus mengetahui saat itu dia boleh berpuasa Kalau hari raya Apa sah berpuasa? Ya sah Kenapa? Karena hari raya dilarang, diharamkan untuk berpuasa Jadi ada waktu-waktunya Waktu berpuasa itu ada waktunya Waktu tidak diperbolehkan puasa Ya juga ada Ketika tidak diperbolehkan untuk berpuasa Ya oleh poso Ini juga bisa menjadi tanda Bahwa orang itu harus bisa ngatur waktu Ajak kabe dicampur aduk. Waktunya tidur, ada. Waktunya untuk kumpul dengan keluarga, ada. Waktunya ibadah, ada. Waktunya hadir majelis taklim, ada. Diatur waktunya. Karena orang setiap orang itu memiliki waktu 24 jam. 24 jam ini sangat banyak. Cuman kalau diatur waktunya. Kalau tidak diatur waktunya, akhirnya dia merasa, "Wih, wingi Jumat, ca iki wis permoro Jumat." Wih, setahun, kok cepat Tidak akan atur waktunya Coba diatur waktunya Setiap harinya Masalah baca Al-Quran, berapa juz Baca kitab, kalau yang bisa Baca kitab Hadir majlis taklim, Sholat berjamaah Kalau diatur waktunya, kelihatan Waktunya, oh iya ya, dalam setahun ini Anak sudah menghatamkan kitab Dalam setahun ini saya sudah menghatamkan Al-Quran, kelihatan waktu berkahnya kalau tidak diatur, yang onu ngomongi, wih setahun cepetiun, dah on setahun yang dulu sama sekarang sama, tidak ada bedanya. 24 jam, dua puluh jam, cuma keberkahan waktu itu yang tidak ada. Kenapa? Karena tidak diatur waktunya. Eh, syarat wajib puasa dikatakan orang orang yang wajib berpuasa itu siapa saja. Pertama orang Islam, orang Islam wajib berpuasa. Kalau ada orang Islam Cuma tidak berpuasa Islam KTP do' berarti ya, Berarti wajib berpuasa bagi orang Islam Lalu orang kafir Tidak wajib berpuasa Lu kok enak? Ya enak Engkau adabnya juga enak Di hari kiamat. Di akhirat nanti adabnya Orang kafir itu selain diadab Karena kekafirannya Jadi kekafirannya dia itu Menjadikan dia dikekal di neraka Selain itu dia akan diadab Seperti orang Islam yang meninggalkan sholat seperti orang Islam yang meninggalkan puasa Seperti orang Islam yang meninggalkan Mengeluarkan zakat dan seterusnya Di alatnya orang kafir itu pedih Bukan aja ena enak ya. Dipikir dah wajib puasa Dah wajib sholat terus enak Enggak dia akan di Dengan sangat pedih nanti di hari kiamat Orang murtad Orang yang sudah, sudah masuk Islam Keluar dari agama Islam Masuk Islam lagi Yang pengen hukumnya? Wajib Orang murtad dikatakan wajib berpuasa Cuman gak sah puasanya Lu kenapa gak sah? Karena syaratnya sah tadi apa? Islam sedangkan dia murtad Terus ya obok Syariat mengatakan masuk Islam kamu Kalau gak masuk Islam Hukumnya sebetulnya dipenggal kepalanya Cuman kalau saatnya dia gak masuk Islam Setelah 2 tahun balik Islam neng. Selama 2 tahun ini wajib digodohi Kewajiban-kewajibannya Daripada kewajiban puasa Berarti wajib dua bulan Karena dalam setahun kan ada satu bulan Berarti wajib menggotoi dua bulan Sholat-sholatnya wajib digotoi semuanya dalam dua tahun Dan kewajiban yang lainnya Itu orang yang murtad Kalau orang kafir Orang kafir 50 tahun dia kafir Setelah itu masuk Islam Apa wajib digotoi ketika kafirannya? Tidak wajib Karena Islam menutup apa yang sebelumnya ketika dia kafir tidak ada tidak dihukumi sama sekali seakan-akan dia ketika masuk Islam bersih putih berarti kewajiban yang baru untuk yang sudah berlalu sudah tidak diwajibkan kalau orang murtad salah idee wish Islam keluar agama Islam hukumannya wajib menggolok IGP yang kedua mukallaf syarat wajib yang kedua yaitu mukallaf balik dan berakal Wajib bagi orang yang balik Untuk berpuasa Kalau orang yang belum balik Tidak wajib berpuasa Cuman wajib bagi kedua orang tuanya Untuk memerintahkan anaknya Yang sudah berumur 7 tahun Ketika dia mampu Dan wajib memukulnya Ketika dia umur 10 tahun Ketika dia mampu Jadi kalau orang tua Ya, ada anak kecil masih umur 7 tahun Tidak wajib berpuasa Orang tua yang wajib merentahkan Merentahkan anaknya Supaya dia terbiasa ketika dia balik Untuk berpuasa Kalau orang tuanya tidak membiasakan anaknya Tidak merentahkan anaknya Dosa orang tuanya Bapak ada yang cilik Aku di sini cilik Yang tidak tahu boso. yo Yaudah di no, bawahmu Ya, Kalau yang sudah berlalu ketika kita Waktu masih kecil tidak ada yang merentahkan Ya kita sekarang mengetahui Ya perintahkan anak anda untuk berpuasa Ketika umur tujuh tahun Ketika dia mampu Kalau memang tidak mampu sebulan Sampai maghrib, ya boso asar Tidak mampu, ya boso beduk Ya tidak mampu, ya boso duha Semampunya dia Ya diiming-iming, arah cili itu biasanya diiming-iming Kon boso sampai maghrib Tak kei masalah sebuluh ribu kalau asar tak kurangi Kalau duhur tak kurangi maneng Kalau duha tak kurangi Senang ada cili, dikuat-kuat no. nah, Itu untuk membiasakan Mendidik anak untuk beribadah Yang ketiga <tuh> Mampu mengerjakan puasa Wajib puasa bagi orang Yang mampu untuk mengerjakannya Kalau orang tidak mampu untuk mengerjakan puasa Tidak wajib Siapa orang yang tidak mampu untuk mengerjakan puasa Yaitu orang yang lansia, lanjut usia Maksudnya lanjut usia ini dia sudah tua Sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa Kalau dia lanjut usia cuma masih kuat untuk berpuasa ya wajib Kalau di Indonesia ini dikatakan lansia itu lanjut usia itu 50 tahun Bukan berarti 50 tahun itu sudah wajib bosan enggak. Lanjut usia yang tidak mampu kalau masih mampu ya wajib Umur 70 tahun masih wajib masih kuat untuk berpuasa Ya wajib Maksudnya orang yang lanjut usia Yang tidak mampu untuk berpuasa Tidak wajib berpuasa Cuman diganti Mengeluarkan vidya Diganti mengeluarkan vidya Setiap harinya Satu mud Setiap harinya dia tidak berpuasa Diganti dengan mengeluarkan satu mud satu mood itu kurang lebih 7,5 on setiap harinya Diberikan kepada siapa? Kepada fakir miskin Diberikan kepada fakir miskin Itu kalau memang dia tidak mampu Atau tidak mampu karena sakit Sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya Seperti ya, orang yang sakit ginjal Adubillah min dalik Orang yang sakit ginjal kata dokter Kamu harus minum setiap satu jamnya Berarti tidak bisa poso Bisa sembuh gak dia? Tidak bisa, tidak tahu kalau diganti ginjalnya Baru bisa sembuh Wah Berarti ini orang yang tidak mampu Untuk berpuasa karena dia sakit Tidak diharapkan kesembuhannya Terus ya apa? Berarti setiap harinya Dia mengeluarkan gantinya apa? Satu mood yaitu 7,5 orang Syarat yang selanjutnya syarat wajib yaitu mugiim wajib bagi orang yang mugiim bertempat tinggal di daerahnya. Kalau dia dalam keadaan musafir, dia beberkian boleh meninggalkan puasa. Cuma nolak syaratnya. Syaratnya ada dua. Jika beberkianya dia beberkian yang diperbolehkan untuk solat koser kurang, kurang lebihnya 82 km dari Pasuruan ke Jakarta dari Pasuruan ke Solo. Ini jauh perjalanan. Berarti dia boleh meninggalkan puasa. Syarat yang kedua, dia harus meninggalkan daerahnya dari batas kota sebelum fajar. Jadi sebelum subuh dia sudah keluar dari kotanya. Mari sahur atau mari trawe berangkatnya ke Jakarta atau berangkat ke Solo. Baru keesokan harinya dia boleh untuk meninggalkan puasa Malam hari itu tidak niat, tak apa-apa Kenapa? Karena dia musafir Cuman kalau bepergiannya dia jam 7 Wajib untuk berpuasa Lu saya bepergian jauh Capek nanti, haus Sekarang wajib berpuasa Perkora nanti dia Tidak mampu di perjalanan Baru boleh Tidak mampu untuk meneruskan puasanya Kenapa kalau meneruskan puasanya bisa pingsan Baru boleh dia untuk berbuka Cuma saat itu dia wajib untuk berpuasa Tak terus Rukun-Rukun no puasa ya Tambahan Rukun-Rukun puasa tok. Supaya nanti Ust. Taufik bisa melanjutkan Hal-hal yang membatalkan puasa dan masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa Tak cepet Rukun-Rukun no. puasa ada dua, cuma ada dua tok. Yang pertama niat Yang kedua meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa Wis Ikut tok. Jadi Rukuni puasa cuma ada dua Kalau Rukun sholat banyak 17, ada yang 18 kalau rukun puasa dok niat dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa niatnya gimana? ada dua ada niat untuk puasa fardu ada niat untuk puasa sunnah beda, kalau niat untuk puasa fardu, waktunya mulai pak dakrib setelah terbenamnya matahari sampai fajar, itu waktu untuk niat jadi mari buka langsung niat oleh Mari adan maghrib langsung buka eh, Langsung apa niat boleh Setelah dia Salat rawai juga boleh Setelah Ketika dia sahur juga boleh Niatnya itu Setelah terbenamnya matahari sampai fajar Boleh naruh Dimanapun dia mau Kalau niat puasa sunnah Lebih Mulai terbenamnya matahari sampai duhur sampai Fajr sampai duhur oleh, lebih enak tangi turu tako membucu ini ada panganan enggak? buat hari ini ada, cuma nanti mahrif ada eh. ya, saya bangun saya eh. lu niatnya saat itu bangun tidur, boleh apa tidak? boleh karena niat puasa boleh sampai duhur cuma syaratnya tidak melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa mulai Fajr Marin terong piring niat, kenaai. Karena itu niat untuk puasa sunnah lain dengan niat puasa wajib. Niatnya gimana? Niat puasa wajib, nawaitu sawa maghribin, ada iftar di sahur ramadhan, hadisan allah taala seperti yang dituntun biasanya setelah teraweh ya. Yang kedua menghindari perkara-perkara yang batalkan puasa. Jadi ada perkara-perkara yang membatalkan puasa setelahnya itu Itu harus dihindari mulai terbit fajar sampai maghrib Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh dia berhubungan dengan istrinya Kalau melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa ini gimana? Hukum puasanya, ya batal Cuman kalau memang itu dilaksanakannya bukan karena lupa Kalau dia makan karena lupa, loh Makan itu membatalkan puasa, cuman dilaksanakan karena dia lupa. Lali tangi turu lapar, dilihat ada roti, ada nasi, dimakan. Mari lu diling nami kong tuai, diling Dili nami bujone, lu kan tak poso yo lali entek sabering. Saat mana puasanya? Sa tetep, lu. Syaratnya kan katanya rukunya harus menghindari dari beberapa perkara yang membatalkan puasa. Dia melaksanakan hal yang membatalkan puasa sekarang. Ya dia melaksanakannya karena lupa. Karena itu kalau kita melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa karena lupa, tidak batal puasa Mudah-mudahan kita sering lupa nanti, yeah. <tuh ya. Oke. <tuh> ya. Nah itu kalau dia tidak karena lupa dan tidak karena dipaksa. Kalau dipaksa, wah dipaksa masuk melalui ya kampung di situ banyak orang kafir, dia lewat tahu ini orang muslim diganggu. Eh mangan, tak mangan, tak tembak, tak antem antemigon. Dipaksa dia, akhirnya makan. Setelah pulang apa batal puasanya dia? Tak batal. Kenapa? Karena dipaksa. Cuma harus ada syarat dipaksa. Duduk janjian, nabi koncoi. Eh, boxo nakku, meni tak boxo. Itu tu boxo Atau pemaksaan yang mana dia memang tidak sanggup untuk melawannya. Oh, ada cili umur berapa tahun, boxo gede Kon tak mangan tak temi god? Apa itu dikatakan dipaksa? Ya enggak, ada syarat-syaratnya orang dipaksa Kalau memang dia tidak bisa melawan Tidak bisa menghindari dari daripada orang tadi Dan yang ketiga Karena kalau memang tidak hal-hal yang batalkan puasa tadi Tidak dikerjakan karena kebodohan Kalau dia tidak ngerti itu hal-hal yang batalkan puasa Tidak batal puasanya Cuman bodoh sing Yeopo Duduk oleh kita Dikatakan bodoh Yang dikatakan bodoh itu ada yang ditolerir oleh syariat Dikatakan orang ini memang orang yang tidak ngerti Boleh, tidak membatalkan puasa berarti Siapa dia? Ada dua orang Orang yang baru masuk Islam Orang yang baru masuk Islam ketika dia tidak tahu Mengetahui bahwa itu berbuatan membatalkan puasa Mangan deh, ngombe Atau bukan suami istri Gimana hukumnya? Tidak batal kalau memang dia baru masuk Islam Kenapa? karena dia tidak mengetahui itu perbuatan dan ditolerir oleh syariat. Kalau yang kedua, kalau memang dia jauh daripada ulama. Dia tinggal di daerah pelosok, ndak ono ulama, ru Islam, kewajiban sholat, kewajiban puasa. Cuman hal-hal yang membatalkan puasa enggak tahu dia. Ulama ndak ada di sana. Dan dia tidak bisa berangkat ke ulama. Karena masalah dia tidak apa transportasi di sana sulit seandainya ini ditolerir oleh syariat Tinggal lepas suruhan Mengatakan saya tidak mengerti Hubungan suami istri di bulan Ramadan itu membatalkan puasa Tidak bisa ditolerir oleh syariat nah, Ini dua rukun ini Adalah rukun puasa yaitu Yang pertama niat Yang kedua dia menghidari daripada perkara yang membatalkan puasa Lu niat itu kapan? Niatnya itu setiap harinya Maktab Imam Syafi'i wajib niat setiap harinya. Besok puasa malam harinya niat. Keesokan harinya puasa malam harinya niat. Di setiap hari di bawah dua nabi salat. Salat itu ada lima kali setiap harinya. Setiap salat subuh ya niat. Setiap salat duhur ya niat Dewi. Setiap salat asar ya niat sendiri. Kalau kita gabung pertama salat subuh nawi usuli fergo ya khomsah. Langsung, niat sholat semuanya 5 rakaat eh 5 sholat Oh boleh? Tidak boleh Karena itu sama, setiap harinya ibadah mustagil Ibadah sendiri-sendiri Karena itu wajib niat setiap harinya Imam Malik lain Dia diwajib Diperbolehkan untuk niat pertama Untuk semuanya Jadi niat, puasa, Ramadan Semuanya, oleh Diperdoa ambil sholat, bisa Loh kok bisa? Sholat itu kan Banyak rukunnya Rukun-rukun salat ada berapa? 17. Niati kapan? Ya pertama takbir, toh. Besolifartaduari, Allahu Akbar. Ketika rukun, niat mana? Ketika itidal, niat mana? Tidak perlu, kan? Sama juga. Loh, bodoh-bodoh, no dalili. Terus, kenapa? Karena kita bermata Imam Syafi'i, ya kita ngikuti Imam Syafi'i setiap malamnya kita niat. Cuman, dianjurkan bagi orang yang bermata Imam Syafi'i, Disunnahkan untuk niat pertama kalinya, pertama awal Ramadhan, niat mengikuti Madzhab Imam Malik. Nawaitu shomar Ramadhan kulih. Nawaitu shom syahril Ramadhan kulih. Akun niat puasa di bulan Ramadhan semuanya. Setelah itu niat. Nawaitu shomar Ramadhan hadisan. Nawaitu shomar nawaitu shomar Qodin an adai fardishay Ramadhan hadisan. Allah Taala. Kenapa ditakutkan Di pertengahan hari-hari Daripada bulan Ramadan orang sing lali niat Kita bisa mengikuti Madhab Imam Malik Sah puasa kita eh, Cuman Kalau ingin ikhtiat lagi Walaupun sah puasa kita Kita godo'i tetap Kenapa? Karena dalam madhab Imam Syafi'i tidak sah Karena itu tetap kita puasa Dianggap sah dalam madhab Imam Malik Ketika setelah kita berbu Atau ketika syawal kita menggolohinya lagi Eh, Ihtiat, hati-hati Kalau tidak menggolohi, tidak apa-apa Cuma lebih hati-hati lagi untuk menggolohinya nah, Itu adalah Pembahasan tentang puasa